見ろた a t i k u saat ku duduk エトボタンのサラギ a n ンのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラ a のサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラものサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラ berteriak-teriak. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakuin. Kamu penyanyi yang simple tapi buat aku kaya banget sama nada-nada ya. Tadi, tadi ada liriknya yang buat aku keinget banget. Berlarian kesana kemari dan... Itu nadamu tuh sebenarnya berlari kesana kemari tapi kamu... kelihatan simple banget nyanyi kelihatan siap banget kamu ya. Jadi nada-nadanya semua hidup. Ini gea yang paling menurut aku paling bagus performance sama, dari audisi sampai... sampai Bapak i n t i y a k e r e n b a n g e t i a Suka banget. Iya. t a h a n k a n Setelah penampilan yang outstanding tadi. Panggil om dulu dong om. om. Kamu memutuskan manggil. Aku tadi out, kamu penampilannya outstanding dan saya standing applause. Kamu memutuskan manggil aku apa? Om. Om udah. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Sebentar. Jangan menekan seseorang ya. <laughs> jangan paksa. Jangan intimidasi. Mas Ari. Mas Ari.、Ah. Mau dipanggil om a p a k o h <celebrate> Ini si kokonya.、Datang. Sebentar, jawab dulu gya, jawab dulu jujur, jujur. Ajusi aja. Ajusi panggilan baru. Aj Ajusi ya. Ye,、yeah, artinya apa itu? Apa? Ajusi itu bahasa Korea. Iya artinya? Om. Om. <crisis> artinya om. Wah, sampai mati kursi. Kau ari ngambek, kau ari. Itu.、Kok. Eh, eh, om, <tulah> tolong. Hati boleh panas, kepala, kepala. tetap dingin. <laughs> itu tandanya juri berkelas. Nil, nil, salam lagi sama gue. <laughs> Makasih. Itu apa itu? Sebentar. g e a y a k a m u maksa memanggil om、um、t u kenapa sebenarnya?、Uh, cocok. itu harus kamu pertahankan terus. itu jujur、Gak、banget dari hati itu ngomong. cocok ap apanya? aku udah posting di instagramku siapa yang berani manggil om? nih aku pengen. tapi kenapa? aku、Nggak. sedih, g e a aku sedih. namanya、oh, dipanggil apa? Ko aja ko k ko. k ko k ko k ko k ko ko ko ko ko ko ko ya,、nah、ko ko ko Om mulai baper nih kayaknya nih om deh. Jangan. g a k cocok k e n a emang aku kayak om-om dah. Cocok banget ya ngobrolnya. g a k kayak om-om tapi kan biasanya kalo yang udah berwibawa. Nah, terus. terus. iya biasanya tuh yang udah om.、Uh, yang udah dewasa. Iya. Senior. Yang udah mateng. Mateng. Tambah satu lagi n i a g h a tambah satu lagi sama、um. yang banyak ngomong om-om <laughs> om tuh. <laughs> Pokoknya yang iya itu berkarisma. Oh. terimakasih Gya, terimakasih. t a Karena... r i kan om-om itu n gak g selalu tua. Iya.、Oh. Tapi? Tapi berkaris m a t e r i m a k a s i h Gya. i a penampilanmu malam ini buat aku intim sekali ya. Ada touch of personal yang dapet banget gitu, gue sampe kayak bener-bener i Ya d a p a t gitu, itu tidak bisa dihubungin, eh dibohongin perasaan itu. Jadi k a l a u s a m p a i kamu malam ini tidak b e r t a h a n h a n y a gara-gara... Kamu ingat ya netizen ini b e l a aku loh, semua pengen aku dipanggil Mas. Ya、oh, jadi k a l a u Masih dibahas yang itu? Iya. Oke enggak enggak, enggak. ini fokusnya e a Jadi kalo malam ini kamu tidak bertahan itu aduh sayang sekali kamu harus bertahan disini. Aku seneng sama kamu nak. Oke.、Okay. Daniel mau ngomong bentar.、Hmm. Silahkan Bachel. Jadi g e a tadi abis Marion yang nyanyikan. Dan Marian tadi penampilannya outstanding sekali. Aku sebenarnya deg-degan, abis Marian ini siapa yang bakal nyanyi? Iya, berdua ya kita deg-degan nih. Karena kalau misalnya n gak g bagus akan fatal banget abis penampilan Marian yang gila banget. Terus tiba-tiba drop. Ternyata kamu menampilkan sesuatu yang hebat sekali. Jadi kalian berdua tuh dua-duanya outstanding tapi dengan cara yang totally berbeda. Dan itu bagus sekali. Kalau gue agak berbeda ya.、Uh, gue berbe d agak berbeda karena menurut gue.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 Itu pitch-nya, pitch-nya tuh nyampe terus dan、uh, apa ya pokoknya benar-benar... ...jarang fales itu kamu banget dan benar-benar jernih. Jadi saya n gak g akan deg-degan kalau kamu di, diban, dibandingkan dengan siapapun. Kamu punya karakter yang luar biasa. Walaupun kamu menang atau tidak menang, saya yakin kamu punya rekaman disana nanti di luar.、Yes. Kamu akan sukses, saya yakin ya. banget kamu akan jadi nanti. Ya Allah, makasih Bunda Maya. Wow, itu mungkin ya juri senior gitu ya ngomong soal deg-degan ya BCL. <laughs> Aku tadi s e b e n a r n y a deg-degannya siapakah yang akan nyanyi abis Merian. Karena itu kalau misalnya n gak g bagus, f a t a l Ternyata、Hello. Gaya yang nyanyi, jadi ya aman gitu. Kalau kira-kira yang nyanyi Daniel setelah Merian gimana? Pasti Daniel keren banget Mas Ar. Karena... Apa kita suruh nyanyi aja sekarang biar kita tahu? Coba, coba Daniel. <laughs> coba. <laughs> Daniel keren. g Nel, Nenel, coba c o b a nyanyi itu aja, s i m p e l aja lagunya. Nyanyi akad aja, nyanyi akad aja tadi. Nyanyi lagu Hello dari Adele. o、oh. oh, k e r a i n dari、okay. Lionel Richie. Oke、okay. Tua ya. Nah ini paling nelfon h e l o gitu deh. Hello, k、oh, o lu pikir gue penyanyi? <laughs> Oke,、okay, langsung aja kalau gitu gimana caranya untuk mendukung g e a Iya、uh, jangan lupa ketik Ghea, G-H-E-A kirim ke 95151. Banyak-banyak ya. Yes, betul sekali dan jangan lupa terus dukung Ghea dengan cara di bawah ini. Dan kalau misalnya tadi juri sudah banyak sekali yang memuji. Itu bukan artinya Ghea pasti aman akan lolos ke babak berikutnya. Nah kadang-kadang tuh kalau misalnya juri kebanyakan memuji, justru orang pada malas SMS. Makanya terus SMS dan terus dukung Ghea dengan cara di bawah ini. Terima kasih banyak Ghea. Great, you, great, great performance, great、Thank、job.、You.